Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang kita senantiasa memuja dan memujinya. Kita senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampunan atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari kejahatan jiwa kita Dari bisikan buruk Nafsu kita Sebagaimana kita berlindung kepada Allah Jalla jalalu Dari dampak-dampak buruk dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang dikaruniai hidayah oleh Allah jalla jalaluhu maka tiada satu pun manusia yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini yang salah Memilih kawan salah mendatangi kajian sehingga dia tersesat maka sejuta ustadz kita datangkan tidak dapat merubah dia tidak dapat mengentas dia dari lembah kesesatannya menuju kecahaya iman oleh karena itu dalam setiap solat kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah Jalaluh Ikhdi Nasiratul Mustaqim, berikanlah kepada kami taufik, hidayah dan bimbinganMu untuk senantiasa berada di atas kebenaran, berada di atas jalan yang mustaqim, yaitu agama Islam ini. Wa ashhadu anla ilaha illallah wahahehu la sharikalah. Wa ashhadu an-nāmuhammadan adzhuwarasuluh dan saya bersaksi bahawasanya tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak diibadain kecuali Allah Dia esa tiada sekutu baginya dan saya bersaksi bahawa Muhammad ibnu Abdullah adalah utusan Allah jalla jalaluh Dia adalah nabi yang dipilih oleh Allah Untuk menyampaikan risalahnya Kepada Semua umat manusia Di muka bumi ini Allahumma salli wa sallim Wazidu wa bariku an'im Ala abdika wa rasulika Habibina Wa nabiyina Muhammad Ya Allah semoga salawat dan salam Semoga segala Berkah dan nikmat senantiasa Kau curahkan Untuk hamba kekasihmu nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan untuk keluarga beliau Untuk sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang berjuang Bersama beliau Amma ba'd Ma'asyiral muslimin Wal muslimat rahimakumullah Beberapa tahun yang lalu, Kira-kira Seribu 435 tahun yang lalu ada sebuah kejadian Kejadian itu mungkin masih terekam di memori umat Kejadian apa? 1435 tahun yang lalu Kejadian apa? Hijrah. Ya, kejadian hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1435 tahun yang lalu. Kejadian ini bermula dengan turunnya wahyu ilahi. Antum ingat semuanya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Ketika itu turun sebuah wahyu ilahi. Apa wahyu pertama yang turun? Iqra. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra. Warabbukal akram. Alladhi. Allama bilqalam. Allama al-insana ma'alam yalam. Itulah lima ayat pertama. Yang turun ke muka bumi ini. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu Bisa dibayangkan Wahyu yang pertama turun Iqra Turun Di sebuah gurun yang gersang Di Mekah Yang penduduk Mekah Tidak punya sekolahan Tidak ada madrasah Tidak ada fakulti di sana Tapi ternyata wahyu yang pertama turun Iqra Yang artinya suruh baca Bacalah Ini menandakan pentingnya membaca bagi umat Islam Dan itu adalah perintah dari Allah Jalla Jalal Setelah mendapatkan wahyu yang pertama itu Masya Allah Setelah mendapatkan wahyu yang pertama Yaitu Iqra'ah Rasulullah SAW turun dari Gua Hiram Dalam kondisi cemas Takut Khawatir bahwasanya yang datang itu Adalah jin Karena Entah di Malaysia ada gak Orang-orang yang bersemedi Apa bersemedi Bersemedi itu Biasanya Berangkat ke tempat yang sepi Yang senyap Dia mencari wangsit Kalau bahasanya Mencari Apa sih? Kita ini udah ngomong nih Ada yang ngerti ya sama bersemedi Apa bersemedi bahasanya Apa Bertapa Iya bertapa. Jadi ustaznya kalau gak bisa bahasa. Melayu dikasih tahu ntar, yang nggak ngerti langsung angkat tangan aja tanya. Iya bertapa, ada orang yang bertapa kan merasa mendapatkan petunjuk apa? Dia padahal yang datang adalah jin. Rasul saw takut yang datang kepada beliau adalah jin. Maka beliau turun dalam kondisi takut dan cemas. Beliau mengatakan kepada keluarganya, kepada istrinya, siapa nama istri Nabi? Khadijah Masya'Allah Anaknya siapa dia? Khadijah binti Khuaydin Khadijah binti Khuaydin Beliau mengatakan Zammiluni, zammiluni Selimuti aku Selimuti aku katanya. Kemudian Rasulullah SAW Mulai cerita kepada istrinya Kepada Khadijah Tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika cerita Rasul mengatakan takut yang datang itu jin maka Khadijah berkata: "Kalla, wallahi, la yuzzik Allahu abadan. Gak mungkin demi Allah, gak mungkin yang datang itu jin. Tidak mungkin Allah akan menghinakan. Membuatmu rendah Tidak mungkin Kenapa? Khadijah tahu Suaminya ini orang baik Orang soleh Inna ka latasilur rahim Kau orang yang pandai bersilatur Kau orang yang tekun bersilatur rahim Wataksibul ma'dum Kau suka berderma Membantu orang-orang yang tidak mampu Watakribbais Dan kau orangnya Suka memuliakan tamu Menghormati tamu watuinu ala nawabil hak dan ke orang yang suka menegakkan kebenaran, enggak mungkin yang datang kepadamu adalah jin. Kemudian Khadijah membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Siapa namanya? Siapa namanya? Angkat tangan yang menjawab. Naufal Itu nama bapaknya Serah Warakah Bin Naufal Fadal NashaAllah nah. Namanya Warakah Bin Naufal Jadi yang mau jawab itu Yang mau jawab itu angkat tangan Warakah bin Naufal Ceritalah Rasulullah SAW tentang apa yang dialaminya. Kemudian Warakah menegaskan. Innahu lanamus alladhi nazala ala Musa. Yang turun kepadamu itu adalah wahyu. Adalah Jibril. Sebagaimana yang pernah turun kepada Nabi Musa AS. Pernah turun kepada Nabi Musa. Wahyu ilahi. Kemudian Warakah membuat pernyataan statement dia mengucapkan wallahi law kuntujazan hina yukhrijuka qaumuka la nasartuka nasran mu'azzara demi Allah andai kata aku dalam kondisi muda dalam kondisi kuat hina yukhrijuka qaumuka ketika kaummu mengusirmu Ketika kaummu mengeluarkanmu dari kampungmu, lanasar tu kenasuranmu azhar. Pasti aku akan membantumu mati matian. Apa mati matian bahasa Melayu Sama. Mati matian sampai mati maksudnya. Mau bantu sampai mati. Akhirnya ketika mendengarkan itu Rasul Salam tersentak. Beliau bersedih. Maka beliau bertanya kepada Waraq. Ini tiga belas tahun sebelum Hijrah. Rasul bertanya kepada Warokoh, awamukrijiyah kaumi, apakah kaumku bakal mengusirku? Apa kata Warokoh? Mamin ahadin, atabimithli ma ji tabih illa uudi atau uudi. Tidak ada satu pun manusia yang membawa wahyu seperti yang kau bawa. Kecuali dia pasti disakiti orang dan dimusuhi dan betul apa yang disampaikan oleh Warahmah terjadi setelah 13 tahun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menancapkan pilar-pilar Tauhid di kota Mekah untuk mengibarkan bendera La Ilaha Illallah di sebuah kota yang kering kerontan yang di situ ada rumah Allah jalla jalaluh namun ternyata usaha Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membuahkan hasil mau dikatakan gagal ya tidak gagal tapi tanah Mekah tidak menerima dakwah beliau selama 13 tahun yang ikut Islam enggak sampai 100 orang 13 tahun berdakwah Bahkan disiksa, ditentang mereka Sebagian sahabat sudah Alhamdulillah Sudah ada yang hijrah ke Habasyah Tapi ada yang masih di kota Mekah Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin Kepada para sahabat untuk hijrah Hijrah yang pertama dan kedua ke Habasyah Tapi hijrah Rasulullah SAW kemudian ke Ke kota Madinah Lumayan orang-orang yang hijrah yang masuk Islam sudah mulai lumayan Mereka mulai berpindah Ke kota Madinah An-Nabawiyah Berpindah ke kota Nabi Muhammad S.A.W. yang dulu namanya Apa? Yathrib, Fadhal InsyaAllah Antum udah nikah belum? Belum, makanya kita pilih yang belum nikah Nah, Fadhal Barakallahu Di kota Yathrib itu Ketika diusir dari Kota Mekah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diusir bukan dengan cara baik-baik. Tapi pada malam harinya, orang-orang kafir sudah berkumpul di rumah Nabi untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum dari sini bisa dibayangkan, perjuangan dakwah itu kadangkala membutuhkan tetesan darah. Perjuangan dakwah itu kadangkala nyawa harus melayang. Demi la ilaha illallah Dan terjadi Siapa wanita Yang pertama kali mati syahid dalam Islam Angkat tangan yang menjawab Nah Sumaya Benar Ibunya siapa itu Sumaya Ibunya Ammar Masya Allah fadal, fadal. Masya Allah Nah Kadal bara kalau fitnah. Iya, sumaya. Untuk ingat semua sumaya adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Bayangkan bukan darah lelaki yang pertama ditumpas demi menegakkan ilah-ilaah Ilallah ini. Tapi ternyata wanita. Dan ini menambahkan mata rantai keutamaan keutamaan wanita dalam Islam. Wanita pertama kali yang mati syahid adalah sumaya. Selesai kejadian itu. Rasulullah SAW hijrah ketika keluar dari kota Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum melanjutkan perjalanannya, beliau menoleh nih, memandang kota Mekah. Sambil berkata, "Wallahi inni la'alamu annaki ahabbu baladil la ilayya." Demi Allah, aku tahu kau adalah negeri Allah yang paling aku cintai wa annaki ahabbu ardhillah ila dan aku tahu bahwasanya engkau adalah negeri yang paling dicintai Allah wa annaki khairu buq'atin ala washil kau adalah tempat tanah yang paling mulia di muka bumi wa ahabbuha ila dan paling dicintai Allah jalla jalaluhu kemudian Walau la anna ahlaki akhrajuni makhrajuni Rasulullah SAW mengatakan demi Allah Andai kata pendudukmu tidak mengusirku Aku tidak bakal keluar Jadi kalau ada orang-orang yang berdakwah kemudian diusir Itu biasa Karena Nabi kita Muhammad SAW Padahal kurang apa cara Nabi menyampaikan dakwah apa masih kurang lembut? Udah lembut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau dengan dakwah yang pelan-pelan Tapi ternyata masih diusir Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di boikot Apa di boykot itu? Di boykot di syi'id amir Gak boleh belanja Sampai para sahabat itu makan daun-daunan itu perjuangan mereka, masya Allah. Nih saya lihat jamaahnya ada yang udah merem-rem gitukan, ada yang udah memejamkan matanya. itu uh, tanda-tanda kehusukan, gitukan. orang kalau husukan dengarkan ceramah itu sambil, masya Allah. Iya, itulah perjuangan dakwah. dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam harus berkorban. Setelah beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, di tengah jalan orang-orang kafir Quraisy sudah mengumumkan sayembara. Sayembara, tahu sayembara? Apa sayembara itu? Bukan kuis apa? Barang siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati akan mendapatkan hadiah. Seratus ekor onta Apa itu bahasa Melayu Tawaran, iya. Tawaran kepada orang-orang Agar mereka membunuh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Namun subhanallah Tawaran Itu ternyata Membuahkan hasil Orang-orang kafir Quraisy. Qabilah-qabilah yang dekat Kota Mekah berusaha memburu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibu sampai ada satu orang yang sempat mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah. Siapa tu namanya? Sapa jemaah? Nabi dikejar. Dia dengan kudanya, sedangkan Rasul Salaf Salam naik unta, yang namanya unta larinya jelas, ya pelanlah unta itu, dikejar sama kuda. Setiap mendekat Rasul Salaf Salam berdoa sehingga kuda itu terjerumus ke dalam pasir dan terpelanting yang ada di atasnya. Namanya siapa? Surahokh bin Malik. Surahokh bin Malik. Setelah tiga kali Kudanya terpelanting Surakoh mengatakan Al-Aman, Al-Aman Aman kata dia Tak perlu kau lari Akhirnya Surakoh Menyatakan masuk Islam Dan diminta oleh Nabi Muhammad SAW Agar dia menyembunyikan Informasi perjalanan Nabi Muhammad SAW Dan Rasul membuat surat Yang ditulis oleh Abu Bakar Siddiq. Surat itu mengatakan bahwasanya Warakoh ni bakal memakai gelang-gelangnya raja Persia di di Jawa nggak atau di sini itu raja-raja pakai gelang-gelang di sininya gelang-gelang dari emas ya tanda kebesaran mereka tuh Surah Qolni dijanjikan bakal pakai itu, padahal kondisi Nabi Muhammad kondisi yang sangat memprihatinkan nggak tahu selamat atau tidak sampai kota Madinah. Allah Jalla Jalalu Itu bisa memindah Nabi Muhammad dari kota Masya Allah Ini ada bagi-bagi permain Iya eh, tidak apa-apa biar tidak mengantuk Iya Yang merem-merem yang memejamkan matanya ini perlu nih. Allah Jalla Jalalu Itu bisa memindah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah Dalam sekejap mata Seperti perjalanan Isra' mi'rajuh Langsung dipindah dari Mekah Ke Masjidil Aqsa Kemudian ke Sidratul Muntaha Itu dalam sekejap Semalam udah nyampe Tapi perjalanan Hijrah Rasulullah SAW Itu hampir 12 hari Dari kota Mekah ke kota Madinah Di sini pelajaran buat umat Bahwasanya Perjuangan itu Butuh pengorbanan Gak selalu enak Jalan dakwah itu Jalan menuju surga itu Tidak banyak bunganya Tidak banyak melati Atau mawar enggak. Tapi banyak duri-duri Dan bebatuan Yang sangat tajam sekali Dan itu yang terjadi Akhirnya Alhamdulillah Rasulullah S.A.W bisa Bisa selamat sampai kota Madinah. Kemudian Di kota Madinah, Rasulullah S.A.W mulai mengatur Negara Mengatur Keadaan kaum muslimin Bersama orang-orang Yahudi Bersama orang-orang musyrikin Yang mereka berada di Kota Madinah An-Nabawiyah Pada tahun kedua Hijriah Terjadi peperangan Perang apa? Perang Badar Berapa melawan berapa? Tiga ratus, tiga ratus belasan, tiga ratus tiga belas, tiga ratus lima belas melawan seribu orang. Yang menang yang mana? Yang tiga ratus menang, masya Allah. Padahal orang-orang kafir yang seribu orang itu datang dengan persenjataan yang lengkap. Yang tiga ratus menang. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi peperangan. Selanjutnya Perang apa? Perang Uhud Di kota Madinah Berapa melawan berapa? Jamaah Berapa melawan berapa? 700 melawan 3000 Ketika dari Madinah Yang berangkat seribu orang Seribu tentara Di tengah jalan Tinggal tujuh ratus Kemana yang tiga ratus Yang tiga ratus orang Telah kabur melarikan diri Mereka adalah Kelompok orang-orang munafik Orang-orang munafik nih Kalau diajak makan bersama Makan Kalau diajak kerja sama Kerja bakti umumnya. Apa kerja bakti Kerja bakti di, bersama lagi di. Kerja sosial, ah kerja sosial Diajak kerja sosial itu kadang kalah, susah Tapi kalau diajak makan Insya Allah Datang semua gitu kan Maka hati-hati kita -hati Kalau kita kalau punya sifat seperti itu Kalau diajak kerja sosial Melarikan diri Kalau diajak makan datang nah Ini ada sedikit tanda-tanda munafik Ketika perang mereka jumlahnya seribu Di tengah jalan tinggal tujuh ratus Tujuh ratus melawan tiga ribu Mana yang menang? Yang menang yang tiga ribu apa yang tujuh ratus? Yang berapa? Tujuh ratus menang Bukan yang tiga ribu Seri? Iya Iya seri bukan bisa disulitkan yang jelas, orang kafir gak, gak menang. Tujuan orang-orang kafir itu membunuh Nabi Muhammad s.a.w. Tapi ternyata Nabi kita Muhammad s.a.w. tidak terbunuh. Ini menandakan umat Islam belum kalah. Dan orang kafir tidak menang juga. Umat Islam belum kalah walaupun yang maaf, yang wafat. Yang tewas di medan perang. Yang mati syahid pada waktu itu. Berapa orang? 70 lebih dari sahabat Rasulullah s.a.w. Dan salah satunya adalah Hamzah. Paman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oke okay, kemudian Dua tahun kemudian Terjadi peperangan yang dahsyat Perang apa namanya Perang Khandaq, Perang Parit Kira-kira 10 sampai 12 ribu Dari orang-orang kafir dan musyrikin Datang ke kota Madinah. Untuk menghancurkan kota Madinah Tapi setelah sebulan penuh Mereka mengepung kota Madinah Allah Jalla Jalalu Memberikan kekuatan, memberikan bantuan Sehingga tentara kafir Quraisy, Orang-orang anda bersama sekutunya Bersama syarikatnya Mereka kemudian pulang ke negerinya masing-masing Mulai tahun kelima Hijriah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Al-an Nagzuhum Wa la yarzuhum Kata Rasul Mulai sekarang ni Kita yang bakal Menyerang mereka Kita yang bakal Menyerang mereka Dan mereka tidak bakal Menyerang kita Dan terbukti Ketika perang hondak itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ma. Ada sebuah batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Kemudian Rasul datang dan memecahkan Ketika dipukul pakai apa bahasa Melayunya itu? Bukan cangkul. Kapak, iya. Sama kapak itu. Kapak bukan buat kayu. Sama buat besi, buat batu juga kapak. Hammer Ya mungkin lah Kalau bah bahasa Jawanya Itu lingis ya Jadi ada semacam yang dua gini ya Yang buat Lancurin Oke okay lah tahu kan Pokoknya udah tahu. Mi'wal bahasa rapnya itu mi'wal ya Ketika untuk menghancurkan itu Itu muncul uh, Api ya letupan api Rasul mengatakan telah dibukakan buat kalian uh, kekayaan kekayaan Persia, kekayaan kekayaan Romawi. Subhanallah. Padahal umat Islam pada waktu itu belum tahu menang atau kalah. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kabar gembira agar umat Islam ini hidupnya optimis, memandang ke depan. Ia ya, sekarang susah, tapi ke depan insya Allah lebih baik. Waktu iqamah itu mahu jalan. Iya, waktu adhan. Adhan kita adhan dulu kan? Habis salat kita lanjutin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabi wa man wala wa, wa ba'ad. Tadi kita sudah berbicara bagaimana perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahun kelima Hijriah, setelah terjadinya perang Khondak, perang Parit, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-An naghzuhum, wa la yaghzuna." Kata beliau, mulai sekarang ni kita yang bakal menyerang orang-orang Mekah, dan Mekah tidak akan menyerang kota Madinah lagi. Apa yang disabdakan beliau terjadi. Sejak tahun kelima dari hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, penduduk Mekah tidak pernah menyerang kota Madinah lagi. Tahun ke-6 Hijriah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sebuah umroh, tapi umroh itu tidak berhasil, karena beliau dilarang masuk oleh penduduk Mekah. Umroh itu dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah SAW hijrah pada tahun ketujuhnya Maaf Rasulullah SAW Umrah Mengkobok Umrah yang gagal pada tahun ke-6 Hijriah Di tahun ke-7 Hijriah Dan pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah SAW Menaklukkan kota Mekah Membuka kota Mekah Sehingga kota Mekah menjadi kota Islam Dan tidak ada lagi hijrah ke kota Mekah setelah Islam ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Tiga tahun kemudian. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah Alaihi Wasallam meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, jauh-jauh hari. Beliau telah menyampaikan bahwasannya... Saya Sayablughu hadzadh-din ma balagh al-lailu nahar Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam agama ini, urusan ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Agama Islam ini akan sampai di mana tempat ada malam dan siang. Hatta la yabqa baitun min madarin wala hajarin wala wabarin illa dakhalahu hadzadh-din dengan 'izz azizin atau bi dhill dzalil 'izzan yu'izzu Allah bihi islam wa dhillan yudhillu Allah bihi al-kufr kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama ini akan masuk di mana saja belum ada islam di malaysia waktu itu belum ada islam di indonesia tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota yang kecil di kota madinah telah menginformasikan Bahwa agama Islam akan sampai di mana saja Di mana ada malam dan siang Tidak ada satu rumah pun Baik rumah itu dari batu Atau dari tanah Atau dari kulit Kecuali agama Allah ini akan masuk Ke rumah itu Kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman Dan kehinaan yang Allah akan turunkan kepada orang-orang yang kafir dan kufur terhadap agama Allah ini. Setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam tidak berhenti. Islam tidak berhenti. Tidak dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam agama Islam ini selesai sampai di situ tidak, tapi dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab Setelah Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Uthman bin Affan, kemudian bendera la ilaha illallah terus dikibarkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala Dan benar. Apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi mulai terbukti. Mulai terbukti di mana Islam sudah mulai masuk ke Syam. Syam itu mana Syam itu, Jemaah? Hah? Palestine Iya yeah. Berapa? Empat negara sekarang, betul Syam itu sekarang menjadi empat negara Yang pertama Palestina Jordan Lebanon, Dan Suria. Itu Syam Rasul Islam sudah masuk ke sana Dan Islam juga masuk ke Persia Persia itu mana? Irak, Iran, Afghanistan, daerah sana lah. Itu masuk Persia dan Islam masuk. Isa. Negara Persia itu runtuh pada masa Umar bin Khattab, Rasulullah SAW. Dan entahlah lihat kenapa orang-orang Syiah begitu benci kepada Umar bin Khattab, Rasulullah SAW. Karena pada masa Umar, negara mereka, kerajaan mereka hancur, lebur. Lah. Dan itu berkat doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika tahun ke-9 Hijriah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kirim surat Ke negara-negara jiran Kirim ke Romawi, kirim ke Mesir, kirim ke, Persi, ke Persia Semua raja yang mendapatkan surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka memuliakan surat itu Walaupun tidak masuk Islam, tapi mereka memuliakannya, menghormati. Kecuali Persia. Ketika dibacakan surat dari Nabi Muhammad SAW, surat itu dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi ila kisra, Aslim taslam. Atau salamun ala manit taba'al huda, aslim taslam. Ketika dibacakan surat itu. Dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kishro Raja Persia marah murka. Dia mengatakan siapa nih yang berani meletakkan namanya di depan namaku. Namanya dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kishro. Biasanya Kishro dapat surat untuk yang terhormat Kishro. Maka ketika dapat surat itu surat itu dirobek. Oleh Kisra Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Allahumma mazik mulka Ya Allah Robek-robek kerajaan Dan betul Sampai sekarang Negara Persia tidak pernah bangkit kembali Sampai hari ini Sedangkan Romawi sampai sekarang ada Dengan adanya Eropa adanya Roma, adanya Itali, mereka masih ada sampai sekarang tapi Qisro, penyembah majusi, penyembah api itu hilang kemudian Subhanallah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dilanjutkan oleh Hasan bin Ali kemudian diberikan kepada Muawiyah, kemudian turun ke Yazid, terus sampai adanya khilafah Umayyah, kemudian khilafah Abbasiyah kemudian khilafah Uthmaniyah Islam itu Masya Allah, jaya Islam itu benar-benar ditakuti oleh orang-orang di luar Islam. Agama Allah ketika masuk ke Mesir, Mesir bukan negeri Arab, jemaah. Ingat Mesir bukan negara Arab. Ketika Islam masuk ke sana, Mesir jadi Arab. Ketika Islam masuk ke Aljazair, masuk ke Tunisia, masuk ke Maroko, negeri itu semua berubah menjadi negeri Islam dan berbahasa Arab dan subhanallah Islam benar-benar jaya tapi ternyata setelah bertahun-tahun coba sekarang kita lihat bagaimana kondisi umat Islam coba antum melihat ke semua penjuru dunia lah. bagaimana kondisi umat Islam di Mesir, di Suria, di Palestina, di Irak, di Afghanistan, sebelumnya di Bosnia, di Kosovo, di Kashmir dan sekarang di mana di Afrika Tengah sana kondisi umat Islam benar-benar memprihatinkan seakan-akan tidak ada bobotnya. Rasul saw sudah menginformasikan kepada kita tentang apa yang akan terjadi. Telah memaklumkan kepada kita bahwa umat Islam akan menghadapi masa-masa yang sulit dan kita melihatnya sekarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yu antada alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha Hampir-hampir tuh umat-umat itu rebutan mengeroyok kalian mengeroyok apa bahasa Melayu yang mengeroyok mengeroyok Hah secupah Nanti mau harus menerjemahkan ini. Apa ngeroyok itu? Ngeroyok itu bareng-bareng, ya ada satu orang, lima orang nih mukulin dia nih. Apa? Mengerumuni. Kalau mengerumuni kan cuma muter doang gitukan. Ini dipukul, ditendang gitu. Ya. Membel membelasah, membelasah ya. Iyalah aduh kita susah nih. Ya sebelum itu, sebelum itu, sebelum membelasah nih. Apa yang terjadi di negeri-negeri Islam itu? Seharusnya kita berpikir, membuat kita merenung. Karena tidak ada jaminan Islam di Malaysia ini akan tetap ada. Tidak ada jaminan bahwasanya agama Islam Masjid Al-Mustaqim ini akan terus ada sampai kiamat tidak ada jamin. Siapa yang menjamin? Tidak ada. Memang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada agama Islam. Tapi tidak untuk di Malaysia. Tidak untuk di Indonesia. Tidak untuk di satu tempat tertentu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu taifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin. Akan tetap ada Islam ini Akan tetap ada satu kelompok Dari umatnya Nabi Muhammad Yang mereka menegakkan kebenaran Yang tidak berbahaya buat mereka Orang-orang yang menghinakan mereka Orang-orang yang mengecewakan mereka Sampai datangnya kiamat Tetap akan ada Tapi tidak untuk Malaysia Tidak untuk Masjid Mustaqim sebagai bukti. Kita kan butuh bukti Ada yang tahu dengan Andalusia? Mana Andalusia itu? Spanyol dan Portugal. Itu negeri Spanyol dan Portugal itu namanya dulu Andalusia. Islam sudah masuk ke Spanyol jauh-jauh hari sebelum masuk ke Malaysia. Sebelum masuk ke Nusantara nih. Malaysia ini masuk Nusantara kan Masuk Nusantara Jauh-jauh hari sebelum Islam sampai ke Nusantara Islam sudah sampai ke Spanyol, Sudah sampai ke Eropa Karena apa? Karena Eropa lebih dekat Lebih dekat dengan Timur Tengah Hanya butuh menyeberang Dari Maroko Dari Maroko Maroko, Maroko kan Dari Maroko tinggal nyebrang Di Selat, ada Jabal Torik sana mereka nyebrang Islam telah masuk ke Spanyol tahun 92 Hijriah. 81 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam sudah masuk ke Spanyol. Bertahun-tahun Islam di Spanyol. Bendera Islam ditegakkan bahkan Spanyol itu menjadi negeri Islam berbahasa Arab. Bahasa di Spanyol, bahasa Arab, bukan bahasa Spanyol. Sekolahan-sekolahan Islam, masya Allah, mengeluarkan dan mencetak ulama-ulama besar. Dan tidak ada ulama di Nusantara yang kelasnya mendekati ulama Spanyol, nggak ada. Di antara ulama Spanyol yang terkenal siapa? Ibn Hazm al Andalusi dari Cordova. Ada lagi asyati bi, ada lagi yang ngarang kitab tafsir, tafsir Qurtubi dari Cordoba bukan orang Arab yang bikin tafsir tu, orang Spanyol. Sedangkan di Nusantara belum ada yang bukunya sampai sekarang diabagikan, dibaca oleh umat di berbagai penjuru dunia. Tapi sekarang Islam di Spanyol habis. Antum kalau ke Spanyol mau cari itu mana sekolahannya Ibnu Hazm, mana masjid tempat Ibnu Hazm ngajar, nggak ada. Wanita-wanita Muslimah dengan kerudungnya yang panjang-panjang di jalanan Spanyol tidak ada. Antum melihat bagaimana ketika azan berkumandang pada waktu solat itu saling bersahutan. Sekarang habis jumlah umat Islam di Spanyol itu katanya sekarang. Tidak lebih dari jumlah umat Islam di salah satu kota Amerika. Dallas, -Sumam. cuma 100 ribu kira-kira. Padahal berjuta-juta umat Islam. Selama 800 tahun lebih. Islam itu hilang dari Spanyol. Pada tahun 898 kira-kira. Atau 97 Hijriah. 980-7888. Jadi antum bisa bayangkan. Apa yang terjadi di Spanyol itu tidak mustahil terjadi di Malaysia. Enggak ada, enggak ada kata mustahil. Antum melihat bagaimana saudara-saudara kita dibantai di Bosnia, di Kosovo, tetap permusuhan antara orang-orang di luar Islam sama Islam itu sampai kiamat. Wala tandu an yahud wal nasara hatta tattabi'a millah Ini satu hal yang sudah pasti, yang sudah pasti. Dan tadi saya sampaikan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan, sudah memaklumkan kepada kita Bahwa akan terjadi agresi, serangan dari musuh-musuh Islam menyerang umat Islam Apa tadi mengeroyok? Hah? Belasah, membelasah, ya membelasah Membelasah umat Islam Rombongan, seperti orang kalau lagi makan Di Arab itu sampai sekarang, kalau makan itu biasanya pakai piring besar ya, nasinya di situ kemudian pada manggil temannya. Yuk makan makan makan makan. Bareng-bareng dia makan. Maka para sahabat tanya, biasanya orang yang dibelasah itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang membelasah. Betul enggak bahasanya? Kok pada ketawa-ketawa dia. -ketawa biasanya yang dibelasah ya, dibelasah. Itu jumlahnya lebih sedikit dari yang membelasah umpamanya yang dibelasah tiga. yang membelasah sepuluh orang wajarlah maka para sahabat tanya awamin qillatin nahnu yauma idzin ya rasulullah rasulullah kita ini dibelasah waktu itu karena jumlah kita sedikit kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam la bal antum yauma idzin kathir jumlah kalian pada waktu itu banyak banyak jumlah kalian Tapi kalian seperti buih Apa buih itu? Busa Iya Kalau lagi di sungai Ada banjir biasanya ada buih itu Yang merungum seperti buihnya sabunnya Seperti itu Kalian seperti buih Yang diombang-ambingkan oleh banjir Dibawa oleh air yang mengalir karena hujan Enggak ada bobotnya Enggak ada kualitasnya Jumlahnya aja Kuantitinya Banyak Tapi enggak ada artinya Ditiup Terbang Barat Ketika air itu ke arah barat Dia ikut ke barat Dibawa ke timur Ikut ke timur Enggak jelas mau kemana Itu umat Islam Dan sekarang banyak tuh Masya Allah Kalau Antum lihat Orang Islam yang gak lihat dia nih islam apa enggak kita gak tahu kadang kadangkala susah membedakan antara yang muslim dengan yang non muslim karena dia ikut arus ketika musim apa rambut yang ada tuh apa? pang orang-orang islam pada pakai gitu semua kan kita lihat subhanallah nih ini orang islam iya muslim gitu sampai akhirnya orang islam karena ya memang udah gak ada kualitasnya cuma sekedar nama Muslim. Kemudian Rasul S.A.W mengatakan, "Wala yanzi min qulubi aduikumulmahabataminkum. Allah akan mencabut rasa gentar, rasa takut musuh kalian kepada kalian. Jadi musuh-musuh Islam dulu tu takut sama umat Islam. Allah akan cabut, enggak takut lagi. Antum bisa bayangkan, perang Uhud 700 melawan 3000." Perang Badar 300 melawan 1000 Mana yang menang? Yang 300 Dan coba dibayangkan ketika perang Yarmuk Perang Yarmuk itu umat Islam melawan Romawi Pada waktu itu pimpinan umat Islam dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dibawahnya Khalid bin Walid dibawahnya Abu Ubaidah ada Khalid bin Walid Jumlah tentara umat Islam 50 ribu Jumlah tentara Romawi 200 ribu Untuk bisa bayangkan 50 ribu tentara umat Islam Bukan semuanya tentara Karena para mujahidi pada waktu itu ya Yang bertani ketika jihad Berangkat Yang pedagang berangkat Yang ustad berangkat Yang imam berangkat Jadi mereka kondisinya Bukan tentara Sedangkan yang 200 ribu biasa biasa tuh anak-anak tuh kalau bapak-bapak nggak kayak gitu tuh. itu apa budak-budak deh nah itu budak-budak tenang-tenang sebentar lagi selesai kok sampai mana mah kita ini kita minum dulu supaya Bismillah Saya ingin menggambarkan bagaimana rasa takut Orang-orang di luar Islam itu udah dicabut, gak takut mereka kepada Islam Pada perang Yarmouk yang 200 ribu tentara Romawi itu tentara Seperti kalau di Malaysia ini apa, di Indonesia angkatan darat gitu ya Angkatan persenjataan yang memang kerjanya tiap hari perang Pagi sampai sore latihan Itu 200 ribu tentara Romawi, melawan 50 ribu tapi ternyata yang 200 ribu takut, yang 200 ribu takut menghadapi yang 50. Ribu. Salah satu panglima Romawi, sebagaimu cerita penulis, Octobari dan para sejarawan, salah satu panglima Romawi memanggil tentaranya. Katanya dia, Utchun ilmu askaril kau, masuklah kau ke tenda-tenda markas umat Islam. Mundurilah hali. In. Kau coba lihat apa sih yang dilakukan oleh umat Islam di sana itu? Di tenda-tenda mereka itu ngapain? Tentara yang diutus ini tentara Arab. Karena Yordania itu perbatasan sama jazirah Arab. Ada orang-orang Arab yang Nasrani, yang Kristen. Itulah yang dipanggil. Kau lihat bagaimana kondisi mereka? Kemudian datanglah ke sini. Maklumkan kepadaku apa sih yang dilakukan oleh umat Islam. Masuklah. Ini tentara menyusup. Menyusup ke barisan orang-orang Islam. Masuk ke sana dari malam hari. Ketika matahari terbit dia nyusup. Umat Islam tidak ada yang curiga. Karena wajahnya Arab. Bahasanya Arab. Sudah dibiarin dia dari sore dari petang sampai pagi. Dari pagi enggak pulang dia. Karena perintah komandonya sehari penuh. Dari pagi sampai petang lagi. Matahari terbenam dia balik. Maka di sini dia melaporkan kepada kepada panglima perang. Dia mengatakan jituqa min indi qaumin yaqumunal lail yusallu wa yasumuna nahar aku baru saja datang dari satu kaum dari satu kelompok manusia yang mereka di malam harinya berjaga untuk salat malam tahajud di malam harinya yasumuna nahar di siang harinya mereka puasa puasa kemudian dia katakan ruhbanul lail wa fursanun nahar mereka itu seperti rahib-rahib kita seperti pendeta-pendeta kita kalau di malam hari beribadah. Tapi ketika di siang hari mereka adalah kesatria-kesatria jawara-jawara di medan perang. Ya muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar. Itu orang-orang beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Lau sariqa malikuhum laqat'u Andai kata rajanya mencuri pasti dipotong tangan Andai kata rajanya mencuri Walau zana lo anda kata rajanya berzina Pasti sama mereka dirajam Kenapa? Li'itharihumul haq Ala ahwa'in Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran Daripada hawa nafsu mereka Subhanallah Itu kondisi umat Islam yang dulu Tengah malam bangun Nonton bola Sekarang ini umat Islam Pasang jamnya ya atau ngomong sama istrinya, eh, nanti bangunin abang ya jam tiga, mau sholat tahajud bang, ah, mau nonton bola. Kondisi malam sudah berbeza tu. Tengah malam enggak tidur nonton bola. Kalau dulu, MashAllah. Ketika itu disampaikan kepada panglimanya maka panglimanya mengatakan, lau anna ha ula kamazanta za au zakar talabatul ardi khairun mim wahri haliman arada kita lah. Kalau yang kau sampaikan benar. Perutnya bumi Itu lebih baik daripada Punggungnya bumi Artinya mati Lebih baik daripada hidup Buat orang yang ingin perang sama mereka Dan terbukti 50 melawan 200 Habis yang 200 Habis mereka Mereka lari sebagian Dan puluhan ribu yang mati Perang yang terjadi 3 hari 3 malam pada waktu itu Subhanallah 200 ribu takut dengan yang 50 ribu Sekarang jumlah umat islam berapa? Berapa jumlah umat islam? 1,6 miliar Sekarang ini jumlah umat islam 1,6 miliar Apa? Bil? Bilion Nah ini kan kita salah Bahasa Indonesia miliar Bilion ya? Iya 1.600 juta itu betul kan? Ya. Kenapa bakal ustadznya salah dibenerin? 1.600 juta umat Islam. Tapi apa ada kualitasnya? Subhanallah. Ketika umat Islam dibantai di Myanmar. Di Myanmar. Bagaimana umat Islam di masjidnya dibantai? Menjerit umat Islam. Minta tolong. Minta tolong sama siapa? Mana tuh orang-orang yang biasa menyanyikan lagu-lagu hak asasi manusia? Enggak ada. Hilang semuanya. Ketika Islam yang dibantai semuanya dan umat Islam memang enggak ada bobotnya. Mau demonstrasi, mau jerat-jerit apa? Apa dengan seperti itu bakal selesai? Enggak bakal. Allah sudah mencabut Rasa takut musuh kalian kepada kalian Gak takut lagi orang-orang untuk membantai umat Islam Di Indonesia Beberapa tahun yang lalu Tahun 2001 Ketika umat Islam di Ambon dibantai Di Maluku dibunuh Masjidnya dibakar Itu jumlah umat Islam di Indonesia 87,1% 200 jutaan lebih Tapi ternyata yang minoritas tidak takut dengan yang 200 juta Karena sebagian memang, ya, nggak ada bobotnya. Kata Rasul Sallam, gusah unka gusah isi. Allah bakal mencabut rasa takut musuh kalian kepada kalian, nggak takut lagi. Kemudian Rasul Sallam mengatakan, ولا يلقي الله في قلوبكم الوهن. Allah akan meletakkan di dalam hati kalian penyakit yang namanya wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunia. Wakarohiat dan maut, cinta dunia, takut mati. Yang dipikiri dari pagi sampai sore, sampai petang, sampai tidur, dunia tidak pernah dia memikirkan agamanya. Solat kadang kalah solat, kadang kalah enggak solat. Keilmuan tentang agamanya sangat minim sekali. Itu kondisi umat Islam sekarang. Rasulullah SAW dalam hadis lain beliau telah menceritakan tentang satu kondisi dan beliau juga telah menceritakan apa solusinya? Jalan keluarnya itu apa? Bagaimana supaya umat Islam ini kembali jaya? Kembali seperti dulu, kembali ditakutin oleh orang-orang yang hendak menghinakan dan menindas umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Iza tabayatum bil ainah." Kalau sistem jual beli kalian ainah. Ainah ini salah satu bentuk jual beli riba yang terselubung sepertinya bukan riba tapi riba di Malaysia ada riba nggak ada nggak ada ada bank riba gitu nggak ada kan ada bank riba nggak ada insyaallah nggak ada saya yakin nggak ada riba juga yang ada bunga nggak tahu di Malaysia apa namanya Bunga gitu kan Faedah apa faedah? Bunga Apa faedah? Interest Interest Kalau di Indonesia namanya bunga Interest itu, faedah itu bunga Siapa yang gak suka dikasih bunga? ente mau anak kasih bunga? Mau lah Udah oh, gak ada Yang riba itu kalau ngomong ini anak pinjemin duit Tapi ada ribanya loh Wah riba haram Gitu kan tapi kalau bunga enggak apa-apalah, kalau bunga enggak apa-apa gitu kan. Dia mungkin mau. Sudah sistem riba yang terselubung itu mulai banyak. Bisa nanti dikaji sama ya, Ustaz-ustaz tentang apa itu bai' al-i. Idatabaitum bil'ain wa raditum biz-zar' wa akhadtum adhnabal baqar. Kalian sudah rida dengan pertanian, dengan perkebunan. Sibuk dengan perkebunannya, dengan pertaniannya, dengan dengan dunianya. Watarak tumul jihad, watabi, waafat tum adnab albakar. Dulu itu orang kalau berkebun sawah ya, nanam itu biasanya pakai lembu. Sekarang sudah nggak pakai lembu lagi kan? Ya? Pakai apa? Pakai mesin juga. Sekarang seperti itu. Kalian sudah sibuk dengan dunia kalian. Watarak tumul jihad dan kalian meninggalkan jihad. Salat Allah alaihumuzulam, la yanzighu. Hatta terji'u ila diniku Kata Rasulullah SAW Allah akan menguasakan kepada kalian Kehinaan Hina Rendah Yang tidak bakal dicabut Tidak bakal dicabut selama-lamanya Sampai kalian kembali kepada agama kalian Jadi kalau kita ingin nih Islam jaya Kita ingin Islam dihormati Kita ingin Islam Dimuliakan oleh umat-umat yang lain syaratnya satu Tidak ada yang lain ila Kembali kepada agama kalian Maka para jamaah Sepertinya kita sudah saatnya kembali Sudah saatnya kita kembali Kita mengajarkan agama Allah yang benar kepada masyarakat Karena kebanyakan masyarakat kita ini Islamnya keturunan Islamnya keturunan Dia tidak tahu Wuduhnya benar atau tidak, gak tahu Solatnya benar atau tidak, gak tahu Tauhidnya benar atau tidak, gak tahu Karena dia ikut keturunan Bagaimana agama keturunan itu, ya tergantung Kalau bapaknya itu, Masya Allah, ahli ibadah Insya Allah, anaknya ahli ibadah Kalau bapaknya mencuri, anaknya mencuri Kalau bapaknya tidak solat, anaknya ya gak solat lah. Dan umat Islam kalau Rasul mengatakan kalian akan ditipu penyakit cinta dunia dan takut mati itu terbukti sekarang. Kalau anaknya yang pandai-pandai, anaknya yang brilian, itu nggak mungkin dimasukkan ke pesantren. Di sini ada pesantren, ke madrasah Islam nggak mungkin. Biasanya dimasukkan ke, ya supaya jadi dokter, jadi engineer gitu. Tapi kalau anaknya bandel. Eh, hey, Kau kalau bandel-bandel nanti Masukin mana? Masukin pesantren Akhirnya kumpul di pesantren Di Indonesia nih Anak bandel semua Karena orang tua ini Kalau anaknya gak bandel Kalau anaknya pinter Gak masuk pesantren Dimasukin ke sekolah Yang umum Tapi kalau udah bandel Ini salah satu fenomena Cinta dunia Karena dia lihat Nah kalau anaknya pinter Ya supaya jadi dokter, jadi apa, tapi kalau anaknya Banil masuk pesantren, ini harus dirubah Kalau anak kita yang pintar, kita harus sekolahkan di sekolah agama Dengan harapan dia menjadi ulama-ulama Islam Bagaimana dia mengembalikan umat Islam kepada agamanya yang benar Alhamdulillah umat Islam jumlahnya banyak Tapi tidak berkualitas tadi Enggak ada kualitasnya Bahkan saling bertikai diantara mereka sendiri Maka Sebagaimana tema kita hari ini, tajuk kita hari ini Saatnya kita kembali Kita perlu mengajak orang-orang yang jauh dari Islam Yang tidak pernah datang ke pengajian Dipanggillah diajak, yuk dengerin kajian Dengerin tentang Allah Jalla Jalaluh Dengerin tentang sholat, tentang puasa yang benar Tentang zakat, tentang pakaian Islam Bagaimana supaya kita kembali jaya Selama kita tidak kembali ke agama Allah Maka tidak bakal jaya, dengan cara apapun dengan cara apapun. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menceritakan bagaimana solusi untuk problematika yang dihadipin umat Satu. Sarjiu ila dinikum. Kembali kepada agama kalian. Agama yang mana, Ustaz? Sekarang ini kan banyak agama-agama. Islam, ada Islam Nusantara, ada Islam Timur Tengah, ada Islam India, ada Islam Amerika, ada Islam Cina enggak ada. Islam satu. Islam itu Rasul mengatakan hatta tarji'u ila dinikum kepada agama kalian ya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Rasul sallallahu beribadah selesai sudah bersama para sahabatnya. Itulah yang membuat kita akan kembali jaya sebagaimana kejayaan telah diraih oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu Kata Rasul kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah tidak yusluhu amrah awal, tidak yusluhu amrah hati ummah, ilah ma yusluhu awalnya umat ini tidak akan benar kecuali dengan cara yang telah dipakai oleh orang-orang yang terdahulu. Bagaimana para sahabat Rasul, bagaimana para tabiin menerapkan agama Allah ini di muka bumi ini baru. Kalau kita terapkan itu, kita akan kembali jaya. insyaAllah Allah. minni, wallahu a'lam bishab. Itu yang boleh saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya nanti kita lanjutkan habis Maghrib lagi. Ya Abu Thalha. Soal jawabnya nantilah, kayaknya ustaznya udah iya. Nanti insyaallah kita lanjutkan apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa kalau ada yang salah itu dari saya pribadi Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.